Itu, uh, putri itu akan kalau wanita kan putri. <laughs> ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> Tapi bukan itu. Putri uh, itu perempuan. <laughs> Alah, Bapak diperjelas. Oke. Kamu sayang sama siapa? Saya ngambek. Ibumu. Iya. Saya opo koe krungu jarite multimassier du dwarf du drar du til ditt du fra du det du drar du eggейante Du er da Sette bøker på Bali la koneksjon sushi akuma